dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syederalon. Kali ini kita hadir dalam program talk show interaktif atau dialog interaktif Ramadan bersama KWPSI yaitu program Spiritual Serambi FM, Syederalon, tepat di edisi hari ini dan tentunya juga kita akan mengajak Anda juga untuk bergabung silakan nanti di 0811689020 Sekali lagi di 0811689020. Bagi Anda yang bergabung Shedalon, nanti juga akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Oke, ada hadiahnya juga hari ini yang dipersembahkan oleh uh, Biro Humas Setda Aceh Shedalon, sekali lagi dipersembahkan oleh Biro Humas Setda Aceh. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811689020. Silakan dengan pertanyaan Anda Shedalon atau obrolan Anda Nanti kita juga akan berikan kuis untuk anda yang berpartisipasi Jadi jika anda tidak berpartisipasi eh, Mohon maaf anda tidak bisa bergabung dalam kuis eh, yang akan kita laksanakan Nah bagi anda yang berpartisipasi jika cuma satu Oke selamat anda mendapatkan hadiahnya langsung seperti itu ya Oke, silakan bagi anda yang ingin berpartisipasi nanti 081689020. Hari ini kita akan e, berbincang-bincang bersama Bapak Haisir Sulaiman, tentunya kita sudah kenal beliau sudah lalu e, dan akan bicara terkait dengan memasyarakatkan ekonomi syariah. Sekali lagi memasyarakatkan ekonomi syariah. Saya Siapa terlebih dahulu, Pak Haisir Sulaiman? Pak Haisir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar Pak hari ini? Kabar baik sekali nih. Udah 14 hari puasa 14 ini, hari puasa Hampir saban tahun kita ketemu Alhamdulillah bener. Ini yang luar biasanya Padahal <laughs> uh, penjernya bertukar setiap hari Pak Tapi saya enggak tahu kenapa Kemudian pas Bapak narasumbernya Ketemu lagi kita Alhamdulillah Iya, Itu suatu Bukan kebetulan itu Bukan kebetulan Allah itu. Allah tadirkan demikian Alhamdulillah ya. Saya ya. bahagia sekali Semalam dapat informasinya Bahwa nih Akan <laughs> jadi Narasumber Subhanallah Alhamdulillah Luar biasa. Saya ingat sekali foto kita beberapa tahun yang lalu masih di sini, Pak, <laughs> dengan meja yang berbeda. Tapi alhamdulillah hari ini kita kembali bicara terkait dengan ekonomi syariah yang tentunya juga sekarang ini digadang-gadang menjadi solusi ekonomi dunia tentunya. Benar. Kita berharap seperti itu ya, Pak benar, ya. Benar. Tema yang dihadirkan hari ini adalah memasyarakatkan ekonomi syariah ya, sejauh benar. ini, Pak. Nih, kalau boleh diceritakan bagaimana sih progres dari Economie Dunia dan juga Indonesia di tengah majunya ekonomi syariah juga ini bagaimana pak? Eh, baik pak Dosi. Yang pertama ya saya menyampaikan selamat berbuka, selamat berpuasa ya. kepada saudara semua nya dan terima kasih atas para pendengar pada siang hari ini. Ya mudah-mudahan uh, pertemuan kita mendapat keberkatan dari Amin Dan juga puasa kita ya baik sehingga kita menjadi apa, umat yang muttaqin gitu hmm. ya. Yang eh uh, padusi sudah jadi tema hari ini kita coba bicara lebih luas lagi. Iya. Ya yang mengenai ya, ekonomi syariah dalam posisi baik di Indonesia daerah dan juga ya dalam, dalam, dalam apa konteks global gitu gitu. Saya tertarik dengan sekarang yang jadi perhatian para apa namanya para ahli juga para pengamat dan juga para apa ahli ekonomi lah ya mm -hmm. tentang suatu yang namanya korporatokrasi. Hmm, apa itu, Pak? Nah, korporatokrasi itu adalah suatu sistem ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh korporasi. Atau paling tidak itu dipengaruhi oleh kepentingan korporasi hmm. Korporasi di sini dimaksudkan dengan perusahaan besar Oke ini politik dan ekonomi, ekonomi. dikendalikan oleh perusahaan besar ini Betul. Sudah seperti itu kondisinya? Iya wow. Ini jadi perhatian yang sangat sekarang Dan subhanallah Korporasi itu Ya Baik yang menengah dan besar itu Kebanyakan non muslim Hmm Ini harus diketahui oleh masyarakat, yeah. terutama ekonomi masyarakat Muslim ya. Betul, betul. Itu terjadi bukan hanya di tingkat global, juga nasional, juga ke daerah. Barangkali juga demikian. Mm -hmm. Bukan hanya Indonesia, tapi negara maju juga, negara berkembang juga demikian. Mm -hmm. Contoh konkret gini Pak, Pak Dosi mm -hmm. yang menyer, sekarang untuk politik lah ya, mm -hmm. dalam rangka untuk mencapai kekuasaan itu butuh biaya. Mm -hmm iya betul ya kan nah. dan penyandang dana untuk itu tentunya bukan yang kecil-kecil tapi perusahaan yang besar-besar menyandang -besar dana itu ya baik tingkat nasional maupun daerah ya ya, ya. tentunya setelah terpilih yang tadi dalam proses itu nah, korporasi tadi berpengaruh nggak kepada kekuasaan pasti pasti Enggak ada yang merugi, Pak. Enggak ada yang merugi. <laughs> investasi soalnya. Iya, ya, betul. Nah, dan itulah intinya bahwa sekarang sistem ekonomi dan politik yang dipengaruhi oleh korporasi hmm. perusahaan. Iya. Dulu masih sebatas wacana seperti itu, Pak. Teman-teman aktivis masih menyebutnya ini kemungkinan penyokong dananya segala macam <laughs> gitu akhirnya mempengaruhi politik dan ekonomi. Tapi ini benar-benar terjadi, Pak. Terjadi sekarang. Makanya kalau tanpa sadar kita sekarang ya melihat bahwa Kenapa? Apa namanya arah politik penguasa lah. Ya diikut dipengaruhi oleh oleh korporasi ya. yang besar besar yang banyak. Nah ini yang jadi perhatian. Nah sehingga dikatakan bahwa memang dari satu sisi kita lihat nyaman. Mm -hmm. Nah apa nyamannya pak? Nyamannya dikatakan bahwa gini, kalau pemerintahan di di di kelola sebagai sebuah perusahaan, mm -hmm. dia akan lebih bejjen lebih singkat urusannya, tidak birokrat tidak berokrasi, hmm. kan gitu kan, profesional lebih kata Elena. Yeah. Hmm. Nah perusahaan yang mengelola pemerintah ya. Iya iya. Nah. Tapi pada satu sisi lain dilihat yang bahwa masyarakat awam yang ini bagaikan menumpang di rumah sendiri, gitu jadinya. Iya yeah, betul. Nah Pak kalau ke kota besar ke Jakarta masuk tol itu bayar sewa kan gitu kan kira-kira yeah, yang. Iya betul nanya, betul. Ya, betul. Ya, yang, dan hmm. itu oleh perusahaan ya yang yang kelola, begitulah yang. Nah. Tataan -tata lebih jauh misalnya kadang-kadang pada harga-harga komoditas tertentu misalnya kan hmm. gitu misal harga gula itu nggak bisa sepenuhnya pemerintah yang menguasai iya betul nah. loh iya nah. termasuk waktu megang daging-daging juga nggak bisa dikolok iya kira-kira begitu bahkan nah. sudah ada himbauan-himbauan dari pemerintah iya. sepertinya mereka nggak dengar nih pak gubernur pemerintah nah, pada perumahan ya. Hmm. jadi begitu pada tatanan lebih besar itu nih. makanya kebijakan pemerintah tuh ya dipengaruhi oleh korporasi korporasi, korporasi.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 Jadi dengan kata lain, kalau dalam Je Rasulullah je kijkje doen. Je moet je kijkje doen. Je kalau kita kijkje kepada sejarah zaman uh, Rasulullah jadi juga zaman Je moet je kijkje ada di, dilihat yang bahwa sudah ada nih moet uh, Yahudi, itulah banyak apa namanya monopoli dan itu, itu oleh oleh Rasulullah lihat oh ini enggak benar ini, didorong oleh apa dan kita lihat kebijakan waarom je niet kunt repanderen in een punt. Je kunt niet repanderen in een punt. Je kunt niet in een hal Je kunt niet in een oleh oleh kunt niet niet in een punt. Je kunt niet niet in pada tingkat niet in die seorang is een groter van Het is een groter bedrag. Het is een economie, bedrag. 1% is een groter 1%, Het is een 1% bedrag. is een groter bedrag. Het is een groter bedrag. Het is Het Karena kenapa? Penduduk Indonesia itu ada 2 250 juta. Tapi yang pengusaha besar ini berapa persen dosnya? Yeah, cuman berapa orang berapa saja. Berapa orang kan? saja. Iya. <laughs> yeah. Yang menguasai gula, menguasai mm. apa sawit, menguasai apa semua. Bawang. Bawang yeah, semuanya pada cabe merah. Mm. Nah. Itu apalagi pada tataran yang lebih besar ya kan, yang yang impor-impor oleh 1%. Mereka pelakunya. Ya, gitu yang paling dosen terima gaji tanggal 25 atau tanggal 1 yeah, belanja kustorke, maar ik kan, ik doe het niet. Ja, dat is het. Het is Oleh Het is niet. Het is niet. Het is niet. Het 1% niet. Het is niet. Het is niet. Het is niet. Het is niet. Het is niet. Het Nah, kalaupun GDP misalnya ya bahwa tingkat sekarang berapa apa uh, US dollar kan yeah, tinggi. Iya, mm -hmm. Tapi itu kan menyeluruh yeah. dibagi dengan 150. Mm -hmm. Nah, kalau keluarkan mereka yang 1% ini, GDP-nya <kuh> kecil jadinya yeah. gitu ya. Gitu ya nah, nah, itu itu yang yang, yang Ini gambaran secara umum Secara ya, umum nah. nah. Dikatakan di sini bahwa gejala korporasi itu terjadi yang pertama, terbaginya kekuasaan antara pemerintah dan korporasi besar. Dat is het niet. Ik het niet. Ik het niet. Ik niet. niet. Kalau di kota-kota besar kita lihat ada yang klaster sana, ini mungkin yang besar besar saja. Mm -hmm. Nah, dosi udahlah ke ke Jonggol sana. Iya kan? betul Pak. <laughs> Kami yang pinggiran aja lah. <laughs> iya, iya, iya. Yangnya, gitu yangnya. Kemudian meluasnya lobby korporasi, hmm. lobby mereka semakin kuat dan dukungan korporasi kepada kampanye politik itu sangat sangat dominan. Itu yangnya. Mengenai itu yang ketiganya meningkatnya pengaruh dan pertemuan sektor keuangan dan bank mm -hmm. ini di ini contohnya itu pemerintah merencanakan bahwa tingkat rate mm -hmm. uh, suku bunga yeah. uh, dana ya kalau di bank bank satu pembiaya apa namanya imbal hasil gitu kan itu kalau untuk pembiayaan tentang kredit itu ditekan kalau bisa tuh pada satu digit, oh, satu digit satu digit ini kalau misalnya pada dia pokoknya 1/8% 91 mm. digit bukan 2 bukan 2 yeah, digit iya. kan gitu. 11% iya. gitu Pak. Tapi kenyataan sekarang masih pada 2 digit, 2 digit. Mm. Kenapa? Pemilik dana itu mereka. Yang koperasi tadi. Mm -hmm. Kalau mereka enggak mau satu digit mau bilang apa? Yeah. Dan pemerintah enggak bisa bodoh <laughs> ngapa? <laughs> bisa dong. Yang paling kan dia mengerahkan, menghimbau-menghimbau gitu oleh. Mm -hmm. Baik OJK maupun BI menghimbau supaya itu turun. Tapi korporat tetap tidak mau. Tetap gitu tidak mau mereka harus lebih besar dong kan. Ya, supaya nah. keuntungannya lebih besar. Terus sama tuh Jok itu satu korporasi yang besar. Iya. Ya kan yang Donald Trump juga besar itu korporasi itu. Iya. Nah. Dan mulai di korporasi semuanya. Malah sekarang cenderungan kan orang-orang korporasi <coughs> cenderung masuk ke dunia politik ya kan? Iya. Ya kan yang ini salah satu tanda-tandanya <laughs> <ya>. lebih mudah <laughs> lagi ya pak ya. Iya iya. Jadi ya. pemilik korporasi yang kemudian ikut berpolitik itu. Betul betul. Mm -hmm. Kemudian meningkatnya konsolidasi korporasi melalui merger dan akuisisi bergabung dia. Nah nanti bergabung perusahaan kayak semen kan jadi gabung semua mm -hmm. kan gitukan ya. Semakin yeah. besar mereka gitu yang. Nah kemudian kecenderungan meningkatnya apa melemahnya pemerintah karena ya korupsi penyelewengan dan sebagainya yeah. itu melemah pemerintah sehingga ini lebih kuat. Mereka kan profesional pengolanya mm -hmm. efisien hal-hal nah, itu mereka akan depak langsung gitu yeah. kan, kalau perusahaan. Nah, dan yang terakhir itu dikatakan bahwa uh, tidak berkembangnya gara-gara usaha atau usaha-usaha kecil. Nah, ini negatif ini sekali yang, ini negatif sekali yang yang dapat menyebabkan stagnansinya ekonomi. Jadi efeknya sampai ke S sampai itu Pak ya. Itu. Hmm. Ini ini makanya yang artinya bahwa sesungguhnya bagaimana sesungguhnya jiwa mm -hmm. ruh ekonomi Islam ini ini yang yang ke sana. Oke. Okay. Tidak korporasi itu Memang ini tatanan besar ya. Mm -hmm. Tapi tidak boleh, beetje boleh lah hari ini coba kita bincang-bincangkan, walaupun tidak tuntas ya, Maaf ya, bukan apa-apa ya. Iya betul. Hanya, hanya segedara apa ya? Iya <laughs> betul. Harus dipahami Harus juga dipahami gitu Harus dipahami juga betul. gitu. Ya, ya. Supaya kita juga seperti apa katakan tadi, harusnya kita yang kemudian eh, apa terjun ke sana terjun, supaya ya. korporasi juga dikuasai oleh umat Islam gitu ya, Pak ya, ya, ya. ya. Jadi harapan kita tentunya kita bukan salah mereka, mm -hmm. bukan salah yang besar-besar itu, tapi kita yang lalai di sini. Mm -hmm. nah, ada pendapat mengatakan bahwa bahwa kita hanya apa selalulah dalam comfort zone, mm -hmm. zona nyaman sehingga yeah. tidak tertarik untuk ini yang kan yeah. gitu kan sudah terlalu nyaman yeah. jadi ya biarin aja gitu pak kita zaman jadi bupati zaman jadi gubernur zaman jadi apa birokrat orang mm -hmm. kan kita kita rata gitu kan mm -hmm. tapi kita kena nyaman sih lalai masuk di bidang usaha yang sesungguhnya itu menentukan yang ke depan gitu ya mm -hmm. oke okay. bagaimana kemudian uh, Islam kemudian memberikan solusi untuk hal, hal seperti ini nanti mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian juga Kita memasyarakatkan Ekonomi syariah Betul. ini sendiri Kita akan ngobrol nanti Pak di segmen kedua Sembari juga akan bergabung Anda silakan share download bagi Anda yang ingin bergabung Kami undang Anda di 0651 637172 atau lebih mudah lagi menggunakan GSM 0811689020. Tanya-tanya terkait dengan uh, ekonomi syariah silakan karena tema kita adalah memasyarakatkan ekonomi syariah bersama Bapak Haizer Sulaiman. Kita akan kembali sesaat lagi. Pak kami Radio Serambi FM. 90,2 Serambi FM Ciderloon, kita masih bersama Pak Hizir Sulaiman. Silakan beri komen, uh, pertanyaan anda, jika ingin ngobrol langsung Ciderloon uh, 0651637172 atau di 081689020. Nah, kita punya kesempatan juga bagi anda yang ingin uh, berbincang-bincang nanti, uh, mungkin akan dipilih juga oleh Pak Hizir nanti pertanyaan mungkin yang terbaik mendapatkan hadiah dipersembahkan oleh Biro Humas Sedda Aceh Cideron di obrolan Ramadhan kita serambi spiritual atau spiritual serambi FM Cideron kerjasama serambi FM dengan kaukus wartawan peduli syariat Islam sekali lagi jika anda ingin mendapatkan hadiah juga silakan bergabung bersama kami Cideron ingin ngobrol langsung di 081689020 tema kita adalah Memasyarakatkan ekonomi syariah Di tengah begitu banyak tantangan Kehidupan yang terus Kita hadapi saat sekarang ini seperti yang dijelaskan Tadi termasuk juga pemerintahan Yang sudah dikuasai oleh korporasi Korporasi ya Pak ya? atau perusahaan-perusahaan besar Nah sebenarnya Dengan begitu besar Tantangan ini Saya tidak kebayang Pak kalau sistemnya itu sudah dipengaruhi sebagian rupa ya yeah. Dari bidang ekonomi Kalau ekonomi mungkin masih masuk akal ya Pak ya Ekonomi kemudian diatur <laughs> Mungkin saja seperti itu Tapi kalau politik bahkan regulasi atau hukum pun Diatur oleh sebuah perusahaan Ini mengerikan kalau menurut saya Pak Nah bagaimana kemudian kita keluar Dengan apa mengetahui begitu banyak solusi yang ditawarkan oleh Islam sendiri dalam uh, bermuamalah ini sendiri pak? Ya, bagaimana ya. nih pak Ezer? ya uh, ya para pendengar yang berbahagia bahwa kalau kita mengacu kepada di zaman apa namanya di zaman Rasulullah mm -hmm. nah, itu pernah terjadi dominasi pedagang Yahudi di Madinah. oh pernah juga seperti itu? pernah. Ini? Ya, yang sempat meresahkan Rasulullah ketika baru berhijrah ke Madinah. Nah Jadi eh, pada masa itu bahwa kiprah eh, para sahabat membangun kota ekonomi dengan kejujuran dan gitu ya. Mm -hmm. Kecerdasan dan akhlak yang baik. Nah, itu dibangun oleh Rasulullah. Nah, sehingga nanti setelah, setelah ada dibangun begitu itu kan ya, bagaimana itu eh, apanya asas ekonomi Islam yang mm -hmm. yang adalah tampakkan dengan keadilan, kejujuran kalau beliau bahwa katakan bahwa ini 1 1 1 sukatan betul-betul 1 betul, sukatan tidak dikurangi. Iya. Yeah. 1 kilo satu kilo. Iya, sehingga masyarakat pembeli itu kan melihat bahwa kepada pedagang muslim itu lebih jujur, lebih bagus. Mm -hmm. Walaupun mungkin harga sedikit mahal kan begitu cari daya-dayanya. Itu ya. Yeah, yang saya kejebak di mahalnya nih, Pak nih. Iya, betul. Seperti tadi lah yang semen mm -hmm. tadi. Betul-betul. <laughs> <laughs> ada semen A dan semen B kan gitu mm -hmm. kan Ini lebih murah. Mm -hmm. Tapi ternyata kalau udah diperhatikan dengan benar, kita ini lebih bagus ya, mahal agak sedikit mahal kan gitu kan.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 Mhm, mm asingkan nah, masyarakat kering, belinya ada jualnya kan gitu. Yeah, ada yeah, itu yeah. yang di, di, di, di Embargo sama dia. Mm -hmm. Kemudian begini ada satu sahabat membeli sumur itu, mm -hmm. membeli yang membagi hadiah. Dia, dia beli enggak mau dia jual-jual penuh. Mm -hmm. Tapi beli satu hari untuk kamu, satu hari untuk saya. Ada beli itu yang Sumur itu cerita pernahnya pernah, Nah, tapi begitulah yang sahabat beli sumur itu, ya, satu hari untuk milik Yahudi itu, satu hari untuk dia. Pada hari hak orang muslim yang sahabat tadi, mm -hmm. dia gratiskan air sumur ambil masyarakat banyak-banyak.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 Tapi bagaimana kita harus membangun suatu kekuatan, mm -hmm. suatu komitmen untuk membangun bahwa kita juga jadi entrepreneur yang yang baik, mm -hmm. tidak hanya jadi birokrat kita akan gitu yeah. karenanya entrepreneur yang baik, sehingga nanti ekonomi yang kita kuasai kita kita juga pegang, sehingga ya dengan kita kuasai ekonomi, insyaallah pasti kita akan men menjawi secara Islam secara mm -hmm. syariah. Yeah, betul. Itu itu yang, yang secara ekonomi harusnya memang seperti yang diajarkan Rasulullah tadi ada beberapa poin ini yang pertama adalah jujur nah, itu ya pak ya keadil keadil amanah gitu kan mm -hmm. yang itu yang harusnya Jadi, jujur amanah dan adil, adil ini harus ke depan itu, itu. lah konsep ekonomi Islam mm -hmm. secara lebih luas kan gitu kan mm -hmm. uh, kemudian ini juga pernah di sini bahwa ketika pemerintah yang kuat di zaman Umar bin Khatab, mm -hmm. beliau juga sempat resah melihat kembali dominasinya para pedagang non Muslim di pasar. Jammer, mm -hmm. nah. jammer, sahabat. Saan sahabat. Yeah. Ja. Nah. Kali ini penyebabnya adalah kehidupan yang telah nyaman bagi kaum muslimin. Mm -hmm. nah, ini pemerintah, kekuasaan di kaum muslimin, kalater yeah. muslimin, sehingga orang muslim merasa nyaman. Mm -hmm. Tapi dengan nyaman lalai ke pasar, gitu. Iya yeah, betul. Nah, oh, ya. Gak ada yang jualan Enggak lagi. Gak jualan. Nah, sehingga tuh dominasi di pasar juga yang yang bukan pedagang Islam jadinya. Umar sebagai seorang khalifah melihat bahwa ini tidak baik keadaan ini. Mm -hmm belantast menganjurkan bahwa terjun ke pasar pulanglah ke pasar. Hmm. Nah, yang pemerintahan pemerintahan tapi yang ke pasar ke pasar. Yeah, jadi entrepreneur, gitu entrepreneur ya. jadinya. Gitu ya. Nah. Ujung tombak kita sebenarnya di sini ya pak ya. Di Bagaimana kemudian ya. kita benar-benar jadi entrepreneur, entrepreneur terusin. Oke, ini sudah ada panggilan kita terima dulu pak Azirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. Dengan siapa ini pak? Dengan Pak Ferry ini. Oke, Pak jadi. Ferry. Silakan silakan Pak Ferry. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ekonomi syariah Pak ya? Iya. Mm -hmm, yeah. terima okay, kasih. Ini apa tuh Pak ya? Mm -hmm. nah, ini tentang perbankan Pak. Mm -hmm. Perbankan sekarang kan banyak yang syariah. Iya. Yeah. Tapi prakteknya bukan syariah Pak, konvensional juga seperti itu Pak. Mm -hmm. Nanti baju aja, nanti ah. merek aja itu. Mm -hmm. Tapi prakteknya kita lihat, informasi pinjam uang di bank ya mm -mm. misalnya sekian juta Berapa yeah. juta apa namanya yeah. berapa tahun hmm. bunganya menjadi dua juta jadi mereka untungnya setengah 50% puluh yeah. persen mm -hmm. itu bagaimana solusinya pak itu kan untuk pemirsa bagaimana kalau ambil sedikit aja oke okay lah sekitar yeah. 0,2% koma yeah. teman-teman masyarakat tapi kalau mereka itu lima 50% persen sayang masyarakat sekarang nih yeah. kalau misalnya gak ter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 verifieer, ja. Eén, is het een serie die is erg goed, dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het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 Kalau kita berikan dalam suatu suatu suatu alur apa namanya proses, mm -hmm. ya, prosesnya, proses itu ada input, ada proses dan ada outputnya, output. ada outputnya. Yeah. Nah, perbedaan antara ekonomi Islam ataupun kadang-kadang bank Islam bangsarnya dengan bank konvensional di prosesnya. Mm -hmm. Nah, inputnya bisa sama, mm -hmm. inputnya bisa sama, bisa sama. Okay. Prosesnya yang berbeda, huh. gitu kan? Nah sehingga hasilnya diharapkan juga berbeda sesuai dengan syariat Islam. Nah, contoh kamplangnya beginilah. Nah, uh, inputnya sama-sama ayam. Ya. Ya. Hmm. Ya. Prosesnya apa namanya? Uh, ada yang sesuai dengan syariat, uh -huh. ada yang tidak. Uh -huh itu yangnya, yeah. yang satu yang sesuai dengan uh, tuntunan Islam, mm -hmm. yang satu tidak. Oke okay. ayamnya masuk, kemudian masuk, disembeli. Di, disembeli, ada yang sesuai dengan hmm. syariat Islam, uh, ada yang tidak, ada yang satu lagi Gak tidak disembeli. sesuai dengan, uh, tidak disembeli, uh, dipotong kepalanya Botong aja kepala pakai tangan itu yang, masya Allah, uh. <laughs> lahir output, ya yeah. bentuknya sama, dua dua kari, iya mm -hmm. yeah, kan? Ya betul. Nah. Persis sama ya Pak Persis ya. Persis sama. Persis sama dengan Persis bumbu sama. yang sama, ya. pengolahannya sama, ya. api yang sama. Api yang sama gitu. Tapi proses tadi proses yang, yang, berbeda. yang berbeda. Bahkan Pak Pak Dozi mm -hmm. rasanya lebih enak yang ini yang diproses. Lebih enak yang diproses salah tadi. Salah tadi. Dan harga lebih murah. Oh uh, harga lebih murah. Lebih murah. Iya <laughs> ya. ya, ya. ya, ya. Mm -hmm. Tapi di kita yang dihidangkan yang mana tentu yang output, mm -hmm. yang hasil. Nah.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 jika diperpankkan bagaimana supaya masyarakat benar-benar tahu bahwa proses yang dilakukan itu sesuai dengan syariat dan halal kemudian pak itulah yang tugas-tugas kita semuanya yeah. ya, menerangkan prosesnya kepada masyarakat mm -hmm. yang selama ini dilihat kedepan output hasil akhir hasil akhir betul ya sehingga maka dibilang ini sama saja hasilnya mm, bahkan lebih mahal bahkan lebih mahal gitu yang lainnya nah, tapi bagaimana kalau di dunia yang di, di, di negara yang lebih maju mm -hmm. mereka melihat yang bahwa Kenapa kenapa sekarang produk halal itu lebih diminati di, di negara maju yeah. walaupun non muslim sendiri? Mm -hmm. Karena mereka sudah tahu seperti tadi, bahwa yang prosesnya yang yang halal ini ternyata lebih baik yeah. walaupun harga lebih mahal kan gitu kan? Mm -hmm. nah. Kalau produk halal itu sudah pasti yang yang mungkin apa apakah sapi, kerbau, mm -hmm. ayam, bebek kan gitu kan? Yeah. Nah. Nah. Ik heb een product van een halal. Je mm -hmm. kan het niet doen. Je kan gitu kan niet doen. Je kan kan Dan halal. Je kan het niet doen. Je kan het niet doen. kan het niet doen. Je kan het kan het niet kan het kan het niet doen. Je kan het niet doen. Je kan het niet doen. Je kan het niet doen. Je je omdat jezelf niet aan de Je de hand krijgen. bagus, lebih jezelf aan de hand krijgen. Je kunt jezelf aan de de hand krijgen. Je kunt jezelf aan de hand krijgen. Je kunt jezelf aan ini hand krijgen. Je kunt jezelf aan de hand krijgen. Je kunt ini? aan de de Aisha, Silakan, Aisha. Ja, ja ik heb het niet zo gekomen. Ik heb Ini iya sistem remal yang lebih besar itu masuk ke eh, membantu dalam utang-piutang sejak riba membantu dalam hal yang jelek katanya sampai ke pegawainya itu haram hukumnya sampai mungkin ke satpam-satpam Nah, apa benar begini apa benar gitu itu aja yang saya mau tanyakan oh, oke okay. memastikan saja bahwa jika kerjanya itu di bank konvensional gitu ya pak ya oke okay. apakah kemudian pegawainya juga uh, menerima uang halal atau tidak gitu ya gitu kaisha oke okay, sudah terpus tapi kita sudah dapat menangkap, menangkap ininya tadi pak Pertanyaan dari Aisyah tadi yeah. Baik, ini semakin menarik tentunya animo masyarakat ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya syarihan itu Padahal ini adalah barang kita sendiri Pak ya Ini punya yeah. kita sendiri tapi Betul. Sepertinya sudah lupa kita dengan hal yeah. seperti ini ya yeah. Yeah. <laughs> Tugas kita pula kemudian mensosialisasikannya yeah. Kita beri dulu sejenak Pak Sambil kita siapkan uh, jawaban untuk Aisyah Dan juga pendengar yang lain juga Cedera Lon. Jangan lupa anda bisa bergabung bersama kami mumpung Pak Hazir masih bersama kita di 0651637172 memasyarakatkan ekonomi syariah itulah tema kita 90,2 Serambi FM Cirebon di 081689020 Waktunya singkat sekali ini karena Pak Hazir juga kesibukannya juga luar biasa sudah ada penelpon Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oh Aisha tadi Ja, bagaimana, bagaimana uh, jadi kan uh, saya lebih agak ke personalnya nih Bahkan oh, yeah. dalam uh, hukum kredit itu kan hari riba mm -hmm. uh, jadi, uh, jadi saya tanyakan itu ke orangnya personal Nah kita kan bekerja di bank mm -hmm. Itu kan uh, hasil keringat kita bekerja itu ada diri payahnya yeah. Terus nah, kalau misalnya diri payah, maksudnya putem di bank tuh kredit mm -hmm. uh, Saya menanyakan Kreditnya bunga just... Itu kan dalam hal Oke, jadi berasa hal riba maksudnya hmm. itu gaji yang kita makan itu bagaimana, bagaimana? maksudnya Oke. Okay. Itu yang kita baik, makan baik. itu saja ya. Baik terima kasih baik. Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan ya Pak ini di waktu yang singkat ini silakan Pak Aisyah. Iya. Uh -uh. Uh, yang pertama yang bahwa kita memang mengharapkan bahwa hasil yang terus itu bersih. Mm -hmm. Hasilnya kita bawa pulang ke rumah, mm -hmm. kita makan sama-sama kan kita dengan keluarga tentu hal yang bersih dan itu akan mengalir dalam nadi kita kan gitu Betul kan. Baan, kan. Mm -hmm. Ya, kembali ke tadi ada input, proses, output. Mm Heeh. -hmm. Inputnya sama-sama dari uang barangkali. Tapi prosesnya hendaknya tentu benar kan gitu mm -hmm. kan, Dengan proses yang benar, tentu ada Jadi ini tadi tergantung kepada Aisyah lah yang bagaimana prosesnya itu ya kan? Lihat prosesnya tadi prosesnya sudah jawab dulu ya pak ya. Jadi prosesnya ya, seperti ini, ya, ya. hasilnya, hasilnya juga akan. Hasilnya juga bagaimana ya, akan bagaimana? Ya. Kalau prosesnya Bernuansakan tidak sesuai syariat, pastinya juga hasilnya sudah dipastikan ya, gitu ya pak gitu ya. Itu yang, tapi hmm. inilah hukumnya bolehlah ditanya kepada para ahli nanti. Iya. Untuk memastikan. Memastikan kembali ya sebenarnya. Tapi kembali semangat bahwa saya senang dengan Aisyah hmm. gitu udah minimal sudah sudah sudah ini nih sudah hmm. dalam jiwanya sudah tertanam yang bahwa tentunya mengharapkan hasil yang bersih gitu benar sekali kalau tidak tentu dia tidak kentanya yang demikian ya. baik-baik baik. itu yang harapannya baik di tengah tantangan kita ini terakhir nih Pak nih di tengah tantangan kita untuk mensosialisasikan kembali mm -mm. ekonomi syariah yang sebenarnya dalam jadi uh, produk kita sendiri gitu mm -mm. tentunan kita sendiri dari uh, Allah dan Rasulnya em um, Di tengah juga begitu banyak tantangan-tantangan di luar di mana korporat sudah menguasai mm -hmm. apa namanya perekonomian politik mm -hmm. dan juga hukum bahkan di negara kita ini apa yang harus kita lakukan terakhir pak? Nah ini yang menarik pak Dodi. Dan tentunya sangat menarik. Ya. Sebagaimana kita katakan tadi yang bahwa ini kan politik dan ekonomi diperoleh korporasi. Ya. Nah korporasi itu di negara yang kuat itu pemerintah berhadapan dengan korporasi yang kuat. Mm -hmm. Nah. Als je een persoon hebt, dan is het een persoon. Dat is Dan is het een persoon. is het een persoon. Dan het een persoon. Dan is het een persoon. Dan is het een persoon. Dan is het een persoon. Dan en nanti, dengan pengaruh-pengaruh van, -pengaruh ja, Dengan de invloed van, ja, met de invloed yang ja, met de invloed ja, met de invloed van, ja, met de invloed de Itu van, ja, met de invloed de invloed van, ja, met de invloed van, ja, met de invloed ja, Jadi kalau kita lalai dengan itu, debat. ada moet baju bedanken voor je yang Je moet je bedanken voor je debat. Je moet je bedanken tantangan kita. debat. Je moet je bedanken sama je debat. Je moet je bedanken voor je debat. Je moet je bedanken kita. je jangan Jihad itu besar di Islam kan gitu betul, kan. Betul, betul. Jadi jihad begini. kita bukan hanya dari sisi ziarah saja, tapi mm -hmm. berjihad di sisi bagaimana membangun ekonomi umat itu juga mm -hmm. harus kita berjihad sama-sama. Kita gitu, yang pas. harus menguasai betul, ekonominya. Betul. Oh, Oke. Kalau jadi entrepreneur nih entrepreneur pun teruslah Terus berentrepreneur gitu pak ya. Iya. Tetap kuat di tengah godaan-godaan akuisisi dan segala macam. Iya, <laughs> iya. Kalau ada yang suatu kepercayaan Muslim yang masih lemah, mari sama-sama kita kuatkan. Yeah. Yang kurang sama-sama kita rongkes kita perbaiki yeah. itu karena tentu tidak sempurna dari mm. dari awal ya mm. kan pasti membangun dikit-dikit itu mungkin yang, yang apa kita jawab biasa singkat sekali memang tapi kita syukuri saja pak hmm. ini terakhir kira-kira dari Aisyah dan Pak Ferry kira-kira mau dipilih yang mana pak untuk mendapatkan hadiah ini kali hmm. ini ini karena dua ini saya pilih yang pertama aja dan yang yang pertama <laughs> bukan karena bapak laki-laki ya oke <laughs> baik terima kasih Pak Azir alhamdulillah aja. sudah berbincang-bincang hari ini saya tidak berharap uh, tahun depan tapi bulan depan atau minggu depan Bapak bisa hadir lagi gitu Pak. Insyaallah menunggu Isalah. Lagi, gitu. Insyaallah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita dalam uh, Spiritual Ramadan BFM schedule seperti biasa juga. Kali ini kami mengingatkan Anda juga jangan lupa untuk bisa uh, bergabung sesaat lagi nanti di uh, tilawah Al-Qur'an Tilawah Ramadan yang akan kita laksanakan bersama uh, Ba'itul Mal Aceh tentunya juga akan didukung. Ayatnya seperti apa? Uh, ya, kita akan nanti uh, menyebutkan kepada anda syadolon. Air apa yang kemudian akan kita bacakan akan dinilai juga. Jangan lupa. Uh, Ya, surat yang akan dibacakan hari ini adalah surat Al-Ankabut ayat 15 hingga 15. 15 hingga 16 ya. 15 16 ya. Sekali lagi surat Al-Ankabut ayat 15 16 silakan uh, baca dengan kemampuan terbaik Anda. Nanti kita akan pilih sesuai dengan uh, pilihan dari dewan juri yang sudah kita siapkan. Tetap bersama kami saudara Terima kasih Anda sudah bersama kita dalam KWPSI, Kaukus Wartawan Paudulisan dan Islam. Ya, sorry dalam spiritual Serambi FM kerjasama Serambi FM dengan Kaukus wartawan peduli syariat Islam didukung oleh Biro Humas Setda Aceh. Saya doyosya Alfian sampai jumpa.